Rasul itu Wasidqahu Kalian juga tahu Kejujurannya bukan orang misterius dia ini Kalian kenal sejak kecil Sejarahnya sejak kecil, sejak lahir Bahkan ketika dia masih di dalam perut Ibunya Kalian sudah tahu Bahkan lebih dari itu Ketika masih sebagai Mani di punggung Ayahnya Sebelum ayahnya Yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib Menikah dengan ibunya Kalian sudah tahu Siapa dia Hah? Ada seorang dukun Perempuan Di zaman jahiliyah itu Ketika Abdullah bin Abdul Muttalib Bapaknya Abdul eh, Ketika Abdul Muttalib bapaknya Abdullah Itu menebus nazarnya untuk menyembelih salah seorang putranya ketika menemukan air zam-zam diundi-undi ternyata yang kena undian untuk disembelih itu Abdullah bapaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijakah masih jejakah Namun kemudian dengan nasihat dari para dukun waktu itu akhirnya diganti dengan diat 100 ekor onta disembelihlah 100 ekor onta demi menebus nyawanya Abdullah Akhirnya selamatlah Abdullah dari nadar penyembelihan bapaknya di zaman jahiliyah, Setelah selesai penyembelian 100 ekor rontah lega Abdul Muttalib Langsung Menggandeng Putranya yakni Abdullah ini Putranya yang bungsu Abdullah Yang paling ganteng Paling rupawan Dari anak-anaknya Digandeng Diajak ke Bani Zuhroh Kampungnya Bani Zuhroh Untuk dipinangkan seorang perawan kembangnya Quraisy, Yaitu Aminah bintu Wahab Seorang dukun ketika lewat Abdullah dengan bapaknya Yaitu Abdul Muttalib melihat di kening Abdullah itu sinar seperti mutiara langsung dukun ini paham dengan berita dari para jin bahwa di punggung orang ini ada turunan ya ini akan melahirkan dari dia nanti dari bibit dia ini akan datang Orang besar Si dukun ini menawarkan dirinya kepada Abdullah Engkau jimak saja sama aku sekarang Aku ganti 100 ekor ontai yang disembelih oleh bapakmu itu untuk engkau Tapi dengan syarat sekarang kau jimak dengan aku Kata Abdullah loh saya masih mengawal Bapakku Mau oh, kemana katanya dukun Itu Tidak tahu saya Yang penting mengawal Bapakku Putus asa dukun ini setelah Merayu-rayunya Dan Ternyata Abdul Muttalib membawa Anaknya ini Untuk dipinangkan Dengan Aminah Bintu Wahab Bani Zuhroh, kembangnya Quraisy, wanita tercantik di Quraisy, dinikahkan dengan kembangnya pemuda Quraisy, yaitu Abdullah bin Abdul Mutalib, dan pinangan langsung diterima oleh Bani Zuhroh, langsung dinikahkan di situ juga kebiasaan Quraisy kalau dalam pernikahan itu begitu pinangan pertama langsung diterima, langsung dinikahkan di situ dan langsung berjima. Suami istri yang baru dinikahkan ini nanti tiga hari setelah itu baru walimah mereka. Setelah Abdullah berjima dengan Aminah istrinya Bintu Wahab dari Bani Zuhra ini Hari kedua Penasaran Abdullah mencari dukun itu tadi Yang menawarkan diri Untuk dijimai Dengan dikasih Kompensasinya Imbalannya 100 ekor ontah Cari ketemu Gimana sekarang Saya sedang tidak mengawal bapakku Enggak, enggak perlu kalau sekarang Sudah hilang Dari kamu, lu bagaimana sudah hilang dari keningmu sinar itu engkau berikan kepada siapa lo aku habis menikah oh berarti engkau berikan kepada istrimu sinar itu siapa yang mm, bernasib menjadi apa istrimu Bani Zuhra terus mm, dukun ini menyatakan Kesedihannya oh luput dariku kesempatan untuk mendapatkan cahaya itu Dan ternyata Bani Zuhroh yang bernasib baik mendapatkan cahaya itu Langsung Aminah ternyata hamil dengan uh, cahaya tersebut Dan yang dikandungnya manusia istimewa Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diketahui Bahkan sebelum masuk dalam rahim Aminah Keistimewaannya Sampai kemudian dalam kandungan Aminah Ketika hamil Aminah melihat adanya sinar keluar dari perutnya kemudian dari sinar itu antara jaga dan tidur Aminah itu melihat, melihat Iwan Kisro Mahligai Kerajaan Persia Kena sinar itu Yang keluar dari perutnya Aminah ini Dan tergoncang dengannya Aminah heran ini ada apa ini perutku ini Ini manusia istimewa ini Yang aku kandung ini Itu di dalam kandungan Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui ketika sudah di kandungan ibunya dan ketika lahir Aminah tidak merasa sakit. Kebiasaan wanita kalau melahirkan sakitnya luar biasa. Hah? Namun Aminah melahirkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan putranya tanpa rasa sakit. Tambah heran, ini bayi apa ini? Tidak ada nifas, tidak dikotori oleh darah. Nivaz bayi itu lahir. Begitu diceritakan oleh Aminah tentang putranya ini, ya. makanya ketika Halimatus Saadiah Halimah dari Bani saat yang menyusui Rasulullah SAW itu Ketika dengan tergopoh-gopoh melaporkan kepada Aminah Ketakutannya karena Putranya ini mengalami peristiwa yang mengerikan di Kampung Bani Saat Yaitu dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal Kemudian dibelah dadanya dan diambil isi dadanya Dan dicuci dengan air zam-zam Kata Aminah Jangan engkau takut tentang nasib anakku ini Setitik pun tidak mungkin Anakku ini akan menghadapi marah bahaya Engkau tahu ketika aku hamil dia Kejadiannya begini, begini, begini Dan ketika aku melahirkan dia Aku tidak merasa sakit Dia tidak seperti bayi yang biasanya Tidak ada setitik darah nifas pun yang keluar dari aku Ketika peristiwa kelahiran dia Aku yakin putraku ini tidak mungkin akan diganggu oleh jin Maka halimah menjadi tenang kembali Jadi Muhammad SAW itu diketahui sejak Masih jadi bibit di punggung bapaknya sampai menjadi janin di rahim ibunya sampai lahir menjadi bayi istimewa sampai ketika menjadi anak-anak anak-anak istimewa ketika bermain dengan sesama temannya sebaya ini anak menunjukkan keistimewaan Omongannya selalu benar Padahal anak-anak seusia itu Biasa dengan omongan lamunannya Ini tidak pernah Omongannya benar Orang Jawa bilang Sekili nuai -e I masih kecil kok Tingkahnya Kayak orang tua Begitu Kayak orang tua saja Keadaan beliau seperti itu Sejak masih usia kanak-kanak bermain-main dengan sebayanya Sampai remaja Teman-temannya ingin menghadiri pesta dangdut di Kota Mekah Pesta dansa dansi. Pesta kemaksiatan sempat si remaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam penasaran keremajaannya sempat terusik ingin sekali-sekali melihat dan menghadiri pesta itu pesta para remaja Mekah akhirnya gembalanya dititipkan kepada teman gembala terus menuju kota sampai di perbatasan kota di bawah pohon dia terasa ngantuk luar biasa akhirnya ngambil posisi di bawah pohon itu tertidur di situ sampai dibangunkan oleh sinar matahari malam dangdut telah terlewatkan dia bangun dalam keadaan apa kena sinar matahari Allah lindungi Allah selamatkan hambanya yang menjadi kekasihnya sampai kemudian menjadi pedagang sangat menakjubkan sehingga karena jujurnya Dagangannya cepat laris Yang lain-lainnya masih belum habis Dia sudah berkemas-kemas mau pulang Karena orang berduyun-duyun datang ke dia tidak, tidak takut untuk ditipu Merasa aman Berhubung melihat kejujurannya Sangat dikenal Beliau sebagai Al-Amin Sehingga Si janda muda Khadijah bintu Khwailid Tertarik Dengan akhlaknya Dan kegantenganya Pemuda Jejaka yang Luar biasa ini Dipinanglah Oleh Khadijah Melalui uh, Pesuruhnya Dan Karena kebiasaan orang Arab Waktu itu Yang lelaki yang meminang Maka Khadijah memakai Orangnya ini Meminta supaya Si pemuda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi salam meminang khadijah Abu Talib bersama Hamzah bin Abd uh, Ibnu Abdul Muttalib kedua bersaudara sepakat untuk meminangkan keponakan mereka dan dinikahkanlah dengan Khadijah itu Ya, terus demikian Al-Amin, Al-Amin semakin tersebar Di kalangan Quraisy Di Mekah Nah, engkau tahu Nasabnya, kejujurannya Wa amanatah Dan amanahnya sebagai al-Amin terpercaya fil jahiliyati wal islami baik di masa jahiliyah dan di masa Islam wa kana yusammal amin dia dinamakan di masa jahiliyah dengan al-Amin orang terpercaya qabla irsalihi wa bi'thatihi Sebelum diutusnya Beliau oleh Allah dan sebelum diutus oleh Allah untuk membawa risalah ini, wajahunain daul wada'ia li amanatihi Orang wasidqihi orang-orang Arab yadahun meletakkan Menitipkan endau pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-wadae barang-barang titipan, karena amanahnya dan karena sedek kejujurannya, wakana mutaan fihim. Beliau adalah orang yang sangat ditaati omongannya dan nasihatnya di kalangan Quraish hatta ja al sehingga datanglah al-haq kebenaran alladhi anqadhahumullahu bi yang Allah selamatkan mereka dengan al-haq itu waladhi fihi ma yunqiluhum min batilihim wa dhalalat wa dhalalatihim Yaitu al haq yang Yungkiluhum memindahkan mereka dari kebatilan-kebatilan mereka dan kesesatan mereka dan berbagai bidah-bidah mereka, bidah-bidah yang ada di kalangan jahiliyah. Wafimuqat di matihasirku bilai azza wajalla yang paling utama. Yang paling pertama Yaitu syiriknya Allah Memindahkan kehidupan mereka Dengan mengutus Muhammad SAW itu Dari berbagai Kesesatan dan kondisi jahiliah itu Wa inda izin Ankarumaka anu ya'rifuna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itulah balik mereka mereka mengingkari apa-apa yang dulunya mereka tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu minas sidqi kejujurannya mereka tahu Muhammad itu jujur tapi ketika Muhammad itu membawa ajaran Allah mengajak mereka untuk keluar dari kegelapan jahiliyah langsung mereka mengatakan Muhammad bukan as apa bukan as-shadiq tetapi al-ghadib atau al-kadzdzab langsung total Balik ha? Karena gak mau Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka Ya Semula mereka menyatakan Muhammad Al-Amin Orang yang bisa dipercaya dalam amanah Menunaikan amanah Mereka bilang Muhammad Al-Kha'in Muhammad pengkhianat Semula mereka menyatakan Muhammad itu al-wafi Al-wafa' yaitu al-wafi Orang yang memenuhi janji Maka ketika membawa al-haq langsung berubah Mereka menyatakan Muhammad al-Halif Muhammad si pengingkar janji Subhanallah Memang tidak rasional sama sekali Berbagai pikiran-pikiran syirik itu Sikap-sikap terhadap at-tawhid Yang tidak dibimbing oleh Tauhid uh, Yang tidak dibimbing oleh ikhlasul Ikhlasuddinillah itu tidak rasional dan tidak bisa dinalar oleh akal yang sehat dan berbagai macam dari akhlak-akhlak mulia yang ada pada beliau sebelum diutus jadi nabi berubah menjadi tuduhan-tuduhan jahat kepada beliau. Faqalu ba'da dzalika mereka mengatakan setelah itu Muhammad sahir tukang sihir. Awas jangan dekat-dekat dengan Muhammad nanti kau disihir katanya. Jangan kau berhadapan dengannya, nanti kau di seir setiap orang Arab datang ke Mekah untuk menunaikan haji itu di perbatasan kota diberitahu, rombongan demi rombongan, awas di Mekah ini ada tukang seir jangan deket-deket, jangan sampai kau ketemu dia ketemu kau langsung kena Sihirnya Begitu Waqalu majnun Mereka bilang Muhammad itu majnun Terkena jin katanya Ka, ah, Siapa Ayo dari Qabila Arab yang punya dukun hebat Merukyah untuk merukyah Keluarga kami yang bernama Muhammad ini Karena dia kena jin di gua kuahiro katanya Majnun katanya Wa ha? kalu kahin Yang lainnya bilang onda oh, bukan majnun Tapi kahin Tukang tenung Hati-hati Dia ini uh, Dukun besar Katanya Menuduh Rasulullah S.A.W Waqalu yaftaril kadhib ila ghairi dhalika minal aqawil al-batila Mereka juga mengatakan Muhammad itu suka membuat Yaftari membuat kepalsuan Cerita-cerita palsu Yang dusta Dan sebagainya Dan sebagainya Dari omongan-omongan batil Alatina zahah Allah anha Rasuluh alaihi salatussalam yang Allah bersihkan dari semua tuduhan-tuduhan itu, yang Allah bersihkan Rasulnya dari semua tuduhan itu, wazakahu dan Allah sucikan beliau. Allah turunkan ayat-ayat untuk membersihkan segala, membersihkan beliau dari segala tuduhan itu. Fi ayatin muta'adidat Dalam banyak ayat Minha qawlullahi Termasuk daripadanya ialah firman Allah ta'ala Laqad ja'akum rasulum min anfusikum Azizun alaihima anittum Sungguh telah datang kepada kalian rasul Dari diri kalian sendiri Azizun alaihima anittum Ya'ani, ya syukku alaihi ma yu'ni tukum Sangat berat baginya Apa-apa yang yu'ni tukum menyusahkan kalian Beliau tidak senang kalian ditimpa oleh kesusahan Wa ya syukku Dan dia amat berat bila kalian ditimpa oleh uh, kerutan atau uh, beban berat, wa yuhibbulakum kulla farahin dan beliau kulla uh, farojin dan beliau senang untuk mencarikan faraj jalan keluar bagi kalian wa makhraj jalan keluar hari sun alaikum litahtadu dan beliau sangat berambisi agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah bil mu'minina raufur rahim beliau itu penyayang pelembut dan penyayang kepada kaum mukminin Beliau itu sahibu ra'fah Wa rahmah Bi ahlil imani Beliau adalah orang yang mempunyai ra'fah Kelembutan Dan mempunyai rahmah Kasih sayang Kepada ahlil iman Kepada kaum mu'minin ha? Beliau sangat berambisi untuk Supaya semua orang mendapatkan hidayah. Lian Naum Istaja Bularai Wal Rasuliah Alaihissalatuasalam. Karena ahlul iman itu, mengapa Rasul mencintai mereka? Karena mereka ahlul iman itu telah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya Alaihissalatuasalam. Itu sikap beliau terhadap kaum mukminin. Amma a'da'ul kuffari A'da'ullahi al-kuffaru Ada pun terhadap Ada Allah musuh-musuh Allah Yaitu orang-orang kafir Ala ikhtilafi milalihim Dengan beraneka ragam agama mereka Minyahud Wa, nas wa nasara'a wa baik dari kalangan yahudi dari kalangan nasara dari kalangan wasaniin orang-orang penyembah berhala wa mulhidin orang-orang ateis wa munafiqin orang-orang munafik Fahaulai haula'i amara wa ta'ala ayyakuna mubghidhon lahum Maka terhadap mereka itu Allah perintahkan nabinya Allah perintahkan Nabinya Ayakuna mubhidhan Lahum Allah perintahkan Nabinya untuk menjadi Pembenci terhadap Mereka itu Orang-orang kafir Orang-orang munafib ha? Orang-orang uh, Sejenisnya wa sahibi ghildatin alaihim Allah perintahkan supaya beliau menjadi sahibi ghildah orang yang eh, keras sikapnya alaihim terhadap orang-orang yang kafir itu